tera Boe, boe Nari tawuran. Terus nore. Ya mena ya? Amit Zewu. Hmm, boleh pinjutkan. Dari jajaran tim keamanan, Mbak Wibi. Yeah. Ini menghimbau dengan sangat.